Berita Malam Medisi hari ini selasa 18 Desember 2018 dibacakan Ardiansyah 20 pengungsi rohingya yang ditampung di Langsa terima kartu pengungsi UNHCR PLT Gubernur Aceh buka acara Bursa Inovasi Desa se Aceh Selatan 57 kampung bersiapan di Aceh Tengah gagal jadi desa definitif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 Udarlun sebanyak 20 muslim rohingnya asal negara Myanmar yang kini ditempatkan sementara di rumah Gepeng Sosial Langsa di Gampung Lokbani, Langsa Barat, resmi mendapatkan kartu pengungsi dari UNHCR. Sebelumnya, petugas UNHCR merupakan lembaga PBB untuk urusan pengungsi lintas negara ini telah melakukan registrasi terhadap mereka. Pada saat dikeluarkan kartu pengungsi oleh pihak UNHCR, maka status mereka di Indonesia saat ini resmi menjadi pengungsi lintas negara. Kini penanganan rohingnya harus sesuai dengan Perpres RI nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Nasruddin menambahkan saat ini pihak Yayasan Getanyo telah menyalurkan bantuan emergency tahap awal kepada para pengungsi berupa makanan siap saji direpanakan fokus kepada advokasi dan pendidikan berupa training skill dengan harapan nantinya jika mereka ditempatkan di negara ketiga para pencari suaka tersebut telah memiliki keahlian pada tanggal 14 November 2018 lalu ke 20 pengungsi Rohingya asal Myanmar ini terdampar di pelabuhan perikanan atau PPNI di Kabupaten Aceh Timur dan kemudian dititipkan ke kantor imigrasi kelas 2 Langsa Sudarlun PLT Gubernur Aceh Nova Irian Syah selasa pagi membuka acara Bursa Inovasi Desa se-Kabupaten Aceh Selatan. Acara yang berlangsung di Gedung DPRK Aceh Selatan, selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, Azwir dan Tengku Amran, juga turut dihadiri seluruh unsur Forkopimda dan Kepala SKPK. PLT Gubernur Nova Iriancia dalam sambutannya memaparkan bahwa kegiatan Bursa Inovasi Desa sejalan dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 48 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa dalam rangka mendorong agar setiap desa di Indonesia mampu memanfaatkan dana desa secara berkualitas. Langkah ini menurutnya mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi desa untuk peningkatan kesejahteraan. NOVA mengatakan program inovasi desa yang digagas Kementerian Desa layak didukung karena bertujuan mendorong masyarakat agar lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola potensi yang ada di desanya. Sudarlun sebanyak 57 kampung persiapan yang ada di 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dikembalikan ke Kampung Induk. Puluhan kampung pemekaran yang gagal menjadi desa definitif karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan sehingga harus dikembalikan ke kampung Induk. Untuk diketahui lahirnya puluhan kampung persiapan di Aceh Tengah dari peraturan bupati yang dikeluarkan dalam dua gelombang di tahun 2012 silam. Awalnya dari Perbub nomor 1 2012 dibentuk desa persiapan sebanyak 52 kampung. Selanjutnya dalam Perbub nomor 16 2012 kembali dibentuk 6 kampung persiapan. Sebelumnya, pembentukan kampung persiapan berdasarkan perbub berjumlah 58 desa. Namun, salah satu kampung menolak untuk dimekarkan sehingga jumlahnya menjadi 57. Namun, kini semua kampung persiapan ini harus dikembalikan ke kampung induk karena tidak memenuhi syarat menjadi desa definitif. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Tengah, Dr. Andesu Windi Darsa mengatakan ada beberapa faktor sehingga 57 desa persiapan yang telah berusia 6 tahun di 14 kecamatan harus kembali ke Kampung Induk. Pengembalian desa persiapan ke Kampung Induk selain dari ketentuan yang berlaku juga telah melewati proses evaluasi yang dilakukan pihak terkait. Sudarlun, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan DPM P4 Aceh Berdaya Dr. Andes Yusan Sulaidi memastikan 152 desa di Abdia telah mengajukan pencairan dana desa tahap 3 tahun 2018 sehingga tidak ada desa di Abdi yang terkena sanksi dan penalti atas keterlambatan pencairan tahap 3 yusan Sulaidi mengatakan beberapa waktu lalu masih banyak desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap 3 2018 karena sejumlah kendala namun dalam sepekan ini semua kendala tersebut berhasil diselesaikan sehingga 152 desa di Abdi yang telah mengajukan pencairan dana desa tahap 3 2018. Walau demikian, Yusan menghimbau setelah uang desa tahap 3 masuk ke rekening kepada seluruh perangkat desa agar menggunakan anggaran sesuai aturan. Hal itu diperlukan untuk dilakukan, tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari, apalagi selama ini perangkat desa telah diberikan pelatihan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sejar loan dana 425 juta yang dianggarkan untuk 80-an operator sekolah tingkat SD dan SMP dalam wilayah Loksmawe pada tahun 2018 gagal dicairkan. Penyebabnya karena ada kesalahan penempatan dalam DIPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Informasi yang dihimpun adanya pos untuk insentif operator sekolah berstatus honor baru mencuat baru-baru ini. Sehingga sejumlah operator sekolah sempat mempertanyakan terkait pencairan insentif tersebut. Sesuai data yang didapat, para operator dana tersebut jatah 12 bulan selama tahun 2018. Diperkirakan satu bulan berkisar 300000 hingga 400000 per orang. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Keburayaan Loks Mawai Dr. Andes Nasruddin mengatakan dirinya baru menjabat PLT Kepala Dinas tersebut pada awal Oktober 2018. Sedangkan persoalan insentif operator sekolah berstatus honor yang belum dibayar baru diketahui awal Desember. Dalam Dipa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loksmawe memang tersedia dana Rp 425 juta untuk insentif operator sekolah berstatus honor. Namun dana tersebut tidak bisa dicairkan karena terdapat dalam satu rekening yang sama untuk pembayaran honor mereka. Dengan kondisi ini, ia berharap agar para operator sekolah dapat memahami persoalan itu. Seharusnya rekening insentif operator sekolah untuk yang berstatus honor dipisah dengan rekening pembayaran honor. Sudah lun DPRK dan PMK Aceh Barat kembali mengalokasikan anggaran Rp3,5 miliar dalam APBK 2019 untuk program listrik gratis yang diberikan dalam bentuk voucher kepada warga miskin. Sedangkan anggaran listrik gratis 2018 yang juga sebesar Rp3,5 miliar telah disalurkan pada Senin kemarin di kantor bupati setempat. Dari informasi yang diperoleh, dana listrik gratis dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Aceh Barat. Dana untuk tahun 2019 telah disahkan dalam APBK pada 30 November lalu oleh DPRK Cibarat. Dana 3,5 miliar disalurkan dalam bentuk voucher Rp50 ribu per rumah dengan penerima listrik KWH 2 ampere dan 4 ampere. Program ini telah diluncurkan beberapa waktu terakhir namun dalam kurun waktu 2018 dan 2019, jumlah uang yang diusul Pemkab Aceh Barat untuk program listrik gratis lebih besar hingga 3,5 miliar rupiah. Pada Senin kemarin Bupati Aceh Barat Rambe MS menyalurkan simbolis program listrik gratis 2018 dalam bentuk voucher senilai Rp50.000 per rumah. Jumlah yang diterima sebanyak 6.893 kepala keluarga kurang mampu di kabupaten itu dengan total anggaran Rp3,5 miliar. Rupiah. Selain bantuan listrik gratis, pada kesempatan itu Bupati juga menyalurkan beasiswa kurang mampu kepada siswa dan mahasiswa. Jumlah penerimanya